Ketemu lagi bareng Gueca tetap di channel Eja Eja Lagu remi kali ini bikin kalian ingat masalah lho Eja kenanglah aku dari miliknya nam spesial buat kamu semua Dukung terus channel ini dengan cara like lalu share sebanyak banyaknya ya Subscribe channel Eja Eja untuk dapat lagu remi terbaru gratis Selamat mendengarkan. Penanglah aku sepanjang This is Autohidomics, where we do the and live. I'm yes. Terima kasih dunia ni video chat ela